ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أشر المسلمين Ma'asyiral Muslimat rahimani warahimakumullahu jami'an hari ini hari Ahad tanggal 17 Jumada al-Ula 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2015 kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan kekuatan dan taufik sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk melanjutkan daurah serial kita yang Programnya saya berikan dengan istilah yang mungkin istilah yang kurang tepat Atau hanya dalam bentuk harapan memantapkan akidah atau pemantapan akidah Usaha yang kita lakukan untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan akidah dan berkeinginan untuk berjalan bersama ikhwannya dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat Untuk menelaahnya, mempelajarinya dalam daurah kita ini Dan nanti akan kita sampaikan bahwasanya dalam daurah ini akan kita jadikan Sebuah buku pegangan untuk kedepannya Uh, yang ketika saya baca dan saya juga telah berkali-kali me membaca kitab ini terutama mengeditnya dan juga menyampaikan dan membaca kepada uh, jamaah di beberapa tempat, kitab ini sangat layak untuk kita kupas karena mencakup hampir seluruh pembahasan aqidah dan ditulis serta dikumpulkan oleh ulama-ulama pilihan yang punya keahlian dalam masalah aqidah dan kebetulan mereka yang mengumpulkan adalah guru-guru kita e, sewaktu belajar dan menimbulkan ilmu di Al-Madinah buku tersebut adalah Usul Iman di taw'i al-kitabi wa-sunnah dasar-dasar prinsip keimanan di bawah cahaya al-quran dan sunnah mencakup uh, hampir keseluruhan pembahasan aqidah maka buku ini yang akan kita jadikan pegangan untuk kita kupas pertemuan demi pertemuan di masa yang akan datang dengan izin Allah subhanahuwata'ala dan buku ini Alhamdulillah sudah diterjemahkan pula dan kita termasuk yang dipercayai untuk mengedit terjemahannya maka hubungan kitab ini dengan saya hubungan yang sangat erat sekali dan Alhamdulillah juga saya membacanya di baju majlis taklim maka saya pilih bukan karena tidak mengetahui isinya Tetapi karena sudah terlalu tahu isinya Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu SWT Terjemahannya ini yang akan kita <coughs> jadikan pegangan Dan mungkin bisa saja kita perbanyak nantinya Sebagaimana telah diperbanyak kitab aslinya Untuk dibagi-bagikan kepada jamaah Kaum muslimin, kaum muslimat, ini bukunya yang sudah diterjemahkan. Cukup tebal. Ya, cukup merogoh kocek dan ee, terjemahannya Landasan-landasan Iman di Bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. E, kitab aslinya ditulis oleh Syekh e, Doktor Saleh bin Saad Al-Suhaimi dan juga Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badar dan Profesor Doktor Ibrahim bin Amir al-Ruhayli semuanya pakar di jurusan aqidah Universitas Islam Madinah kemudian diperiksa kembali oleh Profesor Doktor Ali bin Nasir faqihi dan Profesor Doktor Ali bin Nasir Ali Ahmad Al-Ghamidi Keseluruhannya adalah tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Usulul di Universitas Islam Madinah dipercayai oleh e, divisi ilmiah percetakan Al Qur'an milik Raja Fahd di Madinah Al Munawwarah untuk menulis buku panduan tentang akidah secara komprehensif dan diteliti kemudian ditelaah direvisi dan muncullah buku aslinya. Kemudian dipercayai setelah diadakan uh, audisi uh, Ustadz kita, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali Penerjemahnya Dan dipercayai saya salah satu dari orang yang mengedit terjemahan Dan Alhamdulillah keluarlah buku ini Dan sangat luar biasa Karena ditulis oleh pakar-pakarnya Dan ini yang akan saya jadikan pegangan dalam daurah yang saya istilahkan hanya sebatas harapan dan berharap Allah SWT memberikan kemudahan pemantapan akidah, pemantapan akidah walaupun ilmu kita terlalu sedikit untuk dikatakan mampu untuk memantapkan akidah, tetapi kita memohon semoga Allah SWT meluruskan ilmu kita pemahaman kita dan memberikan kita taufik untuk menuju kebenaran dimanapun kebenaran itu berada baiklah kaum muslimin kaum muslimat hadirin walhadirat yang dirahmati oleh Allah untuk pertemuan yang ketiga ini eh, adalah awal pertemuannya adalah lanjutan dari pertemuan yang kedua bagian pertama dari pertemuan kita hari ini tanggal 17 Jumada al-Ula 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal delapan Maret 2015 kita bagi dua bagian yang pertama lanjutan dari al-madkhal ila ilmi al aqidah adalah pintu masuk menuju ilmu aqidah yang telah kita mulai pada pertemuan sebelum ini pada tanggal 10 Rabiul awal seribu empat ratus tiga puluh enam hijriah yang lalu dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbincangkan sebenarnya sebagai pembukaan untuk menuju ilmu aqidah tetapi pertama karena e, bekal kita dalam ilmu sangat-sangat kurang yang bisa kita sampaikan adalah apa yang telah dipaparkan oleh para ulama dan hanya sebatas penyambung lidah al-madkhad ila ilmu al-aqidah bagian yang kedua ini e, hanya terdiri dari beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, setelah muqaddimah adalah hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah. Ini poin yang pertama. Hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah. Artinya kita telah atau dengan sumber pendalilan dalam akidah. Hubungan akal dan fitrah dengan sumber pendalilan dalam akidah. ini poin yang pertama yang akan kita bahas di pagi yang berbahagia ini. kemudian yang ketiga atau yang kedua e, tiga bentuk penyimpangan dalam berdalil e, tentang permasalahan akidah dalam berdalil dari mulai berdalil itu sudah menyimpang sehingga akidahnya pun menyimpang dan ada tiga bentuk penyimpangan Ketika sebagian orang berdalil menjadikan sumber akidahnya selain dari yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalam poin sumber akidah islam Apa sumber akidah islam? Apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah Ketika keluar dari Al-Quran dan Sunnah ada tiga bentuk penyimpangan Dari cara mengambil akidah itu sehingga akidahnya menyimpang Ini poin yang kedua yang akan kita bahas kemudian poin yang ketiga dan mungkin itu yang terakhir hadis ahad hadis ahad apa benar tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah hadis ahad apa benar tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah ini pertanyaan yang jawabannya akan saya segerakan tidak benar tetapi akan kita lihat nanti kenapa dia tidak benar E, pernyataan bahwasannya hadis ahad e, tidak bisa dijadikan sebagai sumber, sebagai pegangan, sebagai dalil untuk menetapkan perkara akidah. Ini tiga pembahasan. Sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang lalu ini al-madkhal ila ilmi al-akidah e, e, pembuka untuk mengantarkan kepada ilmu akidah Di situ saya akan ingatkan kembali poin-poin yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu Makna mustalahat aqidah Apa Istilah istilah aqidah Iman, tauhid, usuluddin, sunnah Al-sunnah wal-jamaah, ahlul hadis Al-salaf, al-khalaf, fiqhul akbar Dan seterusnya Kemudian juga ada pembahasan tentang sumber ilmu aqidah Yaitu al-Quran dan sunnah Kita telah bahas ini Kemudian penyimpangan-penyimpangan aqidah Ada dalam istilah Ilhad, ta'fil, tamsil Tahrif, taqif, ta'wil Kemudian ada poin yang telah kita bahas pula Keistimewaan aqidah Islam Keistimewaan aqidah Islam Ini eh, bagian pertama dari Al-madkhal al ila ilmi al-aqidah Dan ini sekarang Tiga poin yang akan kita lanjutkan Sebagai lanjutan dari Al-madkhal ila ilmi al-aqidah Bagian yang pertama dan ini yang keduanya Baiklah Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan bimbingannya Agar diluruskan ucapan kita agar dibenarkan perkataan kita dan agar dibersihkan hati kita dari segala macam yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kemunafikan dan lisan kita dari kedustaan dan aman kita dari harapan atau berharap riya dan sum'ah wallahu taala waliu waliyudzalika walqadir alaihi dan kita mulai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala poin yang pertama apa poin yang pertama apa hubungan akal dan pitrah dengan sumber pendalilan akidah maksudnya kenapa akal dijadikan apa hubungannya ketika yang di yang dijadikan sumber hanya Al-Quran dan Sunnah, mana peran akal mana peran akal dan mana peran fitrah padahal ketika kita mengupas dan nanti akan kita kupas, kupas ringkas rukun iman Di situ ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah mengimani Allah secara rububiyah yaitu sebagai, sebagai pencipta pengatur penjaga alam semesta di situ ada dalilnya dalil akhl dan dalil fitrah nanti akan kita bahas dalam materi lanjutan e break sebentar ya kita lanjutkan lagi semoga Allah sema na wataghfirkan kemudahan poin yang pertama e pembahasan kita tentang Al-madkhal ila ilmi aqidah uh, lanjutan Yang pertama tadi adalah uh, Hubungan akal Dan fitrah uh, Dengan Dalil atau sumber Pendalian dalam akidah. Tadi sempat saya katakan uh, Sumber Dalil dalam akidah adalah al Quran dan sunnah Di situ tidak ada akal tidak ada akal dan juga tidak ada fitrah. Padahal dalam pembahasan yang akan kita temukan nanti tentang um, uh, dalil rububiyya Allah. Dalil rububiyya Allah bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur, penjaga, penguasa alam semesta. Di antara dalil dari empat dalil yang dijelaskan oleh para ulama di situ ada dalil akal, ada dalil fitrah. Akal yang sehat menyatakan bahwasannya Allah pencipta dan fitrah yang lurus yang menyatakan Allah swt pencipta, pengatur, pemelihara. Lalu apa hubungannya e, akal dan fitrah tersebut dengan dalil-dalil atau sumber pendalihan al-Qur'an? Maka jawabannya eh uh, alfitratus salimah fitrah yang sehat. Jadi fitrah itu seperti badan kita juga. Fitrah itu seperti badan, dia asalnya di cipta oleh Allah Subhanahu wa taala sehat. Lurus. Kemudian tergantung kehidupan setelah, fitrah setelah itu nantinya. Perjalanan dalam yang, yang akan dilaluinya dalam kehidupan di dunia ini Apakah dia tetap sehat Atau dia akan rusak Makanya Nabi SAW bersabda Kullu mauludin Yuladu alal fitrah Setiap yang dilahirkan Manusia tentunya Lahir dalam keadaan fitrah Artinya kesiapan Untuk menerima keesaan Allah Kesiapan untuk menerima Bahwasannya Allah yang harus diibadahi Dia sebagai seorang hamba akan merasa dengan fitrahnya membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini fitrah yang lurus. Ini fitrah yang lurus. Yuladu al-fitra, faabawahu. Dan ini saatnya dia rusak. Faabawahu yuhawidanihi, atau nasiranihi, atau majisani. Maka dua orang tua, kedua orang tuanya lah yang akan merusak fitrahnya yang akan merusak fitrahnya yang akan merubah dia dari fitrah yang lurus yaitu agama Islam akan berubah menjadi keluar dari agama Islam walaupun memang secara keturunan dan nasab mereka di luar Islam tetapi ketika bayi itu lahir dia membawa fitrah yang lurus jadi fitrah itu kalau dia sehat maka sudah pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan sumber yang dua tadi tidak akan bertentangan dan tidak akan menolak apa yang ditetapkan oleh sumber akidah Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah maka kesimpulan kita kaum muslimin kaum muslimat dan kesimpulan yang sangat sederhana bila mana ada manusia muslim tentu Muslim yang kita berbincangkan yang menentang dan tidak menerima dalil Al-Quran tentang permasalahan aqidah dalil sunnah tentang permasalahan aqidah dalam konteks kita sekarang ini maka kita sudah bisa mengklaim atau kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya fitrah orang ini sudah tidak lurus lagi. Sudah tidak lurus lagi, karena fitrah manusia yang lurus, yang sehat tidak akan menentang Al-Quran Dan juga tidak akan menentang sunnah Nabi Karena memang sudah di, begitu konsep yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Ketika Allah mencipta fitrah tersebut Fitrah itu sudah disiapkan lahan untuk menerima Al-Quran Untuk menerima sunnah oleh Allah SWT Maka hubungannya sangat erat Hubungannya sangat-sangat erat antara fitrah yang sehat dengan sumber pendalilan Islam untuk menetapkan perkara akidah. Apapun, walau mungkin tidak ternalar oleh pikiran manusia, tidak ternalar oleh pikiran manusia tapi fitrahnya sehat dari dalil-dalil Al-Quran, misalnya datang dalil Al-Quran, diusahakannya untuk dinalarnya, dibahasnya, ditelaahnya tapi tidak sampai pikirannya ke sana, tetap fitrahnya tidak akan menggiring dia untuk berkeyakinan, untuk menerima apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Al-Quran datang dengan terkadang dengan perkara-perkara yang membingungkan akal, tetapi Al-Quran tidak akan mungkin datang membawa sesuatu yang mustahil, sesuatu yang memustahilkan, tidak ada. Tetapi kalau yang berhubungan dengan keyakinan, dan berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada yang mustahil ini fitrah yang lurus makanya Abu Bakar Siddiq beberapa waktu setelah dia masuk Islam beberapa waktu ketika dia masuk Islam lurusnya fitrah dia bersihnya fitrah dia, sehatnya fitrah beliau ketika Al-Quran datang dia tidak berpikir panjang lagi karena tepatnya tanaman itu pada areal dan lahannya sehingga dia tumbuh tumbuhlah pohon iman di dada Abu Bakar Siddiq sampai ketika peristiwa Isra' mi'ratnya Nabi Muhammad sallallahu wa'alaikumsalam bagaimana fitrahnya tadi mendukung apa yang ditetapkan oleh Al-Quran apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu wa'alaikumsalam walaupun tidak mungkin bisa ditangkap dan diterima oleh akal manusia seperti yang ada dirasakan oleh orang-orang kafir Kenapa fitrahnya sudah tidak sehat Ini hubungan apa Fitrah dengan Sumber akidah Islam Kalau ada kaum muslimin Yang sudah tidak percaya Lagi dengan Al-Quran Dalam menetapkan akidah Dan sudah tidak percaya lagi dengan sunnah Untuk berkeyakinan kepada Allah Maka Fitrahnya sudah tidak sehat Fitrahnya sudah tidak sehat Maka di sini dikatakan al-fitratus salimatu tuwafiq al-aqidatis sahiha bal innal fitratas salimah la tas illa illama al-aqidatis salimah walihada najidul kafirah wal-mubtadi'a fi qalaqin wa hayratin wa at-tiram bahkan aqidah yang eh, fitrah yang sehat itu tidak akan mencari kecuali Alquran dan Sunnah dia tidak akan bisa Selalu tegak sendiri tanpa Al-Quran dan Sunnah Makanya ketika dia bertemu dengan Al-Quran dan Sunnah Maka fitrah itu Nurun ala nur Dia adalah cahaya di atas cahaya Ini fitrah Sedangkan akal Akal Tak ubahnya seperti fitrah Kondisinya Akal juga makhluk ciptaan Allah Yang awalnya bersih yang awalnya murni tak tercampuri oleh apapun juga tak, terkom, tak terkontaminasi oleh noda-noda kotor manapun juga karena dia ciptaan Allah dan Allah menciptakannya bersih berpikir dengan sesuai dengan yang di e, cipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhai dan diingini oleh Allah Subhanahu wa taala ini akal Maka dikatakan Begitu juga akal yang Sehat Akal yang lurus Belum dirusak oleh pola pikir Pola pikir apapun juga Dia masih sebatas orang muslim Awam Tidak terpengaruh oleh tiga Penyimpangan sumber akidah yang nanti akan kita jelaskan Tidak terpengaruh oleh apapun juga Maka Akal yang seperti ini pasti akan cocok dengan sumber aqidah Islam, dengan Al Qur'an, dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan mungkin ada akal ciptaan Allah, akal ciptaan Allah yang menentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentang ketetapan Allah. Akal yang sehat pasti akan bertentangan, akan berkesesuaian dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wassalam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi poin yang pertama, hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah. Hubungan akal dan fitrah dengan dalil akidah berarti secara tidak langsung ada kesesuaian antara Al-Qur'an hadis dengan fitrah dan akal. Dengan fitrah dan akal ada kesesuaiannya dan bila mana tidak bersamaan atau tidak selaras dan bahkan bertentangan antara akal dan fitrah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka bukan Al-Qur'an dan Sunnahnya yang salah, tetapi akal dan fitrahnya yang sudah menyimpang dari e, keadaan yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akalnya sudah tidak sehat, fitrah fitrahnya pun sudah sakit sebagaimana yang diceritakan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dipahami? Ya. Nampak oleh kita sekarang ini gambaran bagaimana kaum muslimin seharusnya berakidah. Maka nampak jelas oleh kita wajibnya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ketika ada keraguan-keraguan dalam diri kita terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah maka harus kita bersihkan kembali akal kita harus kita luruskan kembali fitrah kita karena ini yang ada masalah bukan Al-Quran dan Sunnah yang harus dipermasalahkan ini poin yang pertama Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah poin yang kedua tiga bentuk penyimpangan dalam berdalil atau mengambil sumber akidah tiga bentuk penyimpangan dalam mengambil akidah atau dalam menjadi mengambil sumber dalam berakidah penyimpangan yang ada dan ini akan diwakili oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah yang sudah lama muncul dan sudah tidak ada lagi Nama ini ada tetapi Ideologinya masih menyebar Pola pikirnya Masih berpindah-pindah Masih dipelajari Oleh kaum muslimin Yang pertama penyimpangannya adalah Taqdisul aql Menuhankan akal Berlebih-lebihan Dalam memposisikan akal manusia padahal akal manusia tadi bukan sumber tetapi untuk disejajarkan dan mengekor kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengiringi Al-Quran dan Sunnah, kemana Al-Quran dan Sunnah maka akal harus ada di sana bukan disejajarkan ketika disejajarkan maka inilah masuk dalam istilah para ulama, taqdisul aqli menuhankan akal jadi akal dijadikan sumber, bukan sumber yang bahkan bukan sumber yang sejajar dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi justru yang pertama dalam urutannya. Akal itu dijadikan sebagai sumber utama dalam berakidah. Ini penyimpangan dalam berdalil, penyimpangan dalam menjadikan e, mencari sumber akidah yang benar, takdis al-akli dan yang paling Nyata Penyimpangan dalam Mengambil sumber akidah ini Dengan menuhankan akal adalah Ahli filsafat Ilmu filsafat, kaum muslimin, kaum muslimat Berasal dari Bangsa Yunani Para sahabat tidak mengenal filsafat Padahal sebelum itu sudah ada filsafat Mereka di masa sebelum Nabi Muhammad SAW Mereka ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada para sahabat yang dijamin surga memahami akidah Tidak butuh kepada pemikiran manusia sudah dibawa konsepnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibawa konsepnya yang disesuaikan dengan kemampuan akal oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang menciptakan akal ini Allah yang menurunkan masalah akidah yang menurunkan syariat Allah s.w.t syariat yang diturunkan oleh Allah disesuaikan oleh Allah dengan kemampuan akal untuk menalarnya untuk menalarnya dan untuk menerimanya untuk menerimanya maka dijamillah oleh Allah s.w.t mereka yang belum mengenal dan bahkan tidak pernah mengenal ilmu filsafat, tidak pernah sama sekali belajar ilmu filsafat, belum sampai ke tanah Arab itu buku satupun buku dari buku-buku filsafat Yunani belum sampai ke Jazirah Arab buku-buku yang yang eh, yang berbau filsafat yang di eh, dibawa dari eh, filsafat Yunani muncullah para sahabat Nabi SAW dan Allah menjamin mereka surga bukan berarti mereka seperti istilah yang pernah kita bahas, mereka orang yang tidak menggunakan akalnya, hanya membuat modal mereka adalah manut, patuh. Apa yang, di, yang dikatakan oleh Nabi mereka patuhi, apa yang disampaikan oleh Nabi mereka, pokoknya tahu, paham atau tidak paham mereka ikuti. Ini yang di, yang mereka ungkapkan, bahwasanya salaf itu yang mereka masuk adalah para sahabat. Al-Salaf itu adalah orang yang maunya selamat. Dan memang mereka selamat. Tetapi mereka tidak punya kelebihan dalam berpikir, tidak luas wawasan mereka, tidak tinggi daya intelektual mereka. Ini tuduhan yang sangat batil, yang sangat kotor kepada para sahabat Nabi SAW. Karena Allah yang memuji mereka, Allah yang menjamin mereka. Kalau mereka orang yang dungu, bagaimana pula Allah SWT mengatakan mereka, adalah orang-orang yang terbaik orang-orang yang telah di yang telah ditetapkan oleh Allah mereka mendapatkan ridanya radiyallahu anhum maradu'an wa aadda lahum jannatin tajri tahtahal anha khalidina fiha abada. kalau seandainya mereka menuduh para sahabat itu demikian maka mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kekurangan para sahabat tidak mengetahui dangkalnya pemikiran mereka ini kaum muslimin, kaum muslimat. Uh, virus ini sudah muncul dahulu kala. Meremehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat memahami akidah yang mereka dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah sumber akidah, mereka memahaminya dengan pemahaman yang lurus. Mereka juga menggunakan akal mereka sehingga ketika mereka tidak paham, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya mereka memikirkan terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah syariat ini juga menunjukkan bahwasanya mereka berbeda-beda cara pemahamannya, kekuatan pemahamannya. Ketika Abu Bakar Siddiq dengan pemahaman yang sangat dalam terhadap agama yang tidak bisa disamai dengan pemahaman para sahabat yang lain. Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka orang-orang yang lurus. Yang sehat akal pikiran mereka. Belum dirusak oleh pemikiran-pemikiran. Orang-orang yang menuhankan akal. Jadi ini penyimpangan asal penyimpangan yang pertama. Ketika akal disejajarkan dengan sumber tadi. Ketika akal disejajarkan. Bukan mengikuti. Tetapi disejajarkan. Dan bukan bahkan disejajarkan. Tetapi bahkan Al akal dijadikan sebagai ikutan Diikuti oleh Al-Quran dan Sunnah Dijadikan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dan ini akan kita nukilkan perkataan mereka Bahwasanya akal itu Dilalahnya qat'iyah Jadi kesimpulan hukum dari akal itu Kata mereka adalah qat'i Pasti Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu Masih ada perkiraan dan ada kemungkinan-kemungkinan ini yang membuat mereka lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini penyimpangan yang pertama Akal kita ini ciptaan Allah Dan antara yang ada di kepala saya yang sekarang ini akal tidak Saya memastikan tidak akan sama dengan yang ada di kepala Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua Berbeda cara kita menalar Berbeda daya memahami kita Daya paham kita masing-masing berbeda ini saja sudah membuat kita tidak bisa menjadikan dia standar. Kalau seandainya dia dijadikan standar, maka tunjukkan kepada saya sekarang ini akal siapa yang harus kita jadikan sebagai Tuhan. Pilih, tunjukkan akal siapa manusia yang bisa kita jadikan sebagai nomor urut pertama sebelum Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekiranya memang ada, tetapi ketika antara satu dengan yang lain sesama mereka pun berbeda, mereka sama-sama mereka berbeda pendapat. Antara aflato dengan skrotes berbeda. Berbeda mereka dalam membuat kesimpulan-kesimpulan sehingga terjadi perpecahan-perpecahan sama mereka. Antara mereka yang menuhankan akal saja berbeda. Lalu siapa yang harus kita pilih untuk kita letakkan akalnya di urutan yang pertama sebelum Al-Quran dan Sunnah. Tolong datangkan. Sebutkan. Kalau mereka sudah jauh, sekarang yang sekarang ini yang hidup, sekarang ini orang-orang yang mempelajari Islam dengan ilmu filsafat. Tunjukkan, mana? Rekomendasikan akal siapa yang bisa kita gunakan untuk sebagai standar yang mendahului Al-Quran dan Sunnah. Padahal akal ini ciptaan Allah. Kemampuannya pun terbatas. Jangankan untuk berpikir mempelajari akidah tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, tentang makhluk Allah saja yang tidak bisa di dikuasai oleh akal kita, Ruh Ruh kita, mana ada akal yang bisa membicarakan tentang Ruh coba pelajari ilmu kedokteran seluas-luasnya, pelajari yang khusus dengan kata-kata Ruh mana ada spesialisasi Ruh mana ada, kenapa tidak mungkin dibahas oleh akal kita itu baru makhluk ciptaan Allah SWT yang dia naik, dia turun, dia bersedih dia terluka, dia bergembira dia berbahagia, dia tersayat-sayat, merasakan sakitnya, itu ruh yang tidak bisa diketahui oleh siapapun juga manusia. Kenapa kita sudah dengan pongahnya berbicara tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala Allah tidak begini, Allah tidak mungkin begini, Allah mustahil begini, Allah tidak mungkin begini? Padahal dalam Al-Qur'an Allah menetapkannya. Ini rusaknya ketika pikiran kita yang pendek ini, akal manusia yang bodoh ini. Dijadikan sebagai sarana utama Mendahulukan berita dari Allah Dan Nabi Muhammad SAW Kemudian kaum muslimin Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Dari Saya akan sebutkan tokoh-tokoh Yang menyimpang dalam hal ini Mereka yang Menjadikan Akal segala-galanya Mereka yang menjadikan akal segala-galanya Dan mencampakkan Al-Quran Coba tanyakan berapa ayat mereka baca, hafal dari Al-Quran. Tidak akan mungkin mereka e, bisa menjawab yang dengan jawaban yang memuaskan kita. Saya hafal 15 juz Ustaz. Mereka yang menuhankan akal ini, yang belajar tentang ketuhanan itu dengan ilmu filsafat, tidak akan mungkin menjawab dengan jawaban yang memuaskan kita, bahwasanya dia... Telah hafal satu juz, dua juz, tiga juz Atau bahkan sampai separoh Al-Quran Kenapa? Kerana mereka menganggap Al-Quran itu biasa Al-Quran itu tidak ada babanya Al-Quran itu tidak menjanjikan ilmu Tidak mengangkat derajat intelektual Membawa dan mengiring untuk Pemikiran yang rendah Primitif Orang terbelakang Ini buktinya para sahabat Nabi SAW yang mereka Tidak berpikir Bayangkan bagaimana rusaknya Ketika akal dituhankan Akal dijadikan sebagai sumber utama Dalam mempelajari Masalah ketuhanan, masalah kenabian Masalah hari berbangkit Muncullah ahli filsafat Filsafat muslim seperti Al-Kindi Kemudian Ibn Sina Farabi eh, Yang memang mereka Terpengaruh oleh Mulai maraknya dahulu Penerjemahan kitab-kitab Yunani yang berhubungan dengan Masalah filsafat untuk mempelajari Ilmu ketuhanan, ilmu tentang Allah Ilmu tentang kenabian Ilmu tentang kerasulan Ilmu tentang hari berbangkit Mereka gunakan dengan akal bagaimana pula Akal bisa mendeteksi Atau me meyakini adanya azab kubur Tak akan mungkin Bagaimana pula Akal bisa menerima Akan dibangkitkannya manusia nanti dihidupkan kembali Setelah tulang belulangnya menjadi Abu Tak akan mungkin, tak akan mungkin dipercayai oleh akal Makanya ini yang akan akibat-akibat uh, buruk dari penyimpangan yang pertama. Yang kedua. jadi terus semangat. Habis suara. Penyimpangan dalam men mencari akidah atau bersumber, mencari sumber akidah yang kedua adalah taqdis al-ilham taqdis al-ilham ini lawan dari akal yang dimaksud adalah ketika akal dibuang akal dibuang kita bukan membuang akal kita tadi setelah menyelitakan apa hubungan akal dan fitrah dengan sumber akhidat Islam tidak akan Islam sumber akhidat yang benar tidak akan mungkin mencampakkan akal dan justru kita telah kita sampaikan hubungannya sekarang ini lawan dari penyimpangan yang pertama tadi ketika akal dibuang akan tidak bergunakan lagi hanya menjadikan akhidat itu ilham-ilham maksudnya wahyu-wahyu yang dapatkan oleh perorangan baik itu Didapatkan dengan mungkin wahyu-wahyu syaitan atau didapatkan melewati mimpi atau dalam istilah sebagian kelompok dalam Islam Al-Mukashafat Artinya dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa diolak orang lain dan bahkan mereka mengistilahkan sampai Allah sendiri yang berbicara dengan dia melalui hatinya Ini akal dibuang Standar berakidahnya adalah ketika nanti ada orang yang mengatakan Hadathani hadathani qalbi an rabbi hati saya mewahyukan kepada saya yang ia dapatkan langsung dari Allah mulai dia buat prinsip-prinsip akidah harus begini harus begini harus begini harus begini dan bahkan juga dengan manamat melalui mimpi-mimpi walaupun bertentangan dengan akal yang sehat tetap saja ini sebagai sumbernya dan ini akan menyimpangkan akidah sangat-sangat jauh dan akan membawa kepada kenyataan ketika akal sudah tidak tampak lagi pengaruhnya dalam kehidupan pokoknya apa yang disampaikan oleh mimpi walaupun tidak bisa dinalar oleh akal yang sehat tetap saja dijadikan sebagai sumber akidah makanya mereka muncul antara yang prinsip yang pertama ini dengan yang eh, penyimpangan yang kedua ini dengan yang ketiga nantinya ada hubungannya yaitu menuhankan tokoh, individu, ulama-ulama menuhankan takdis as khas mengkultuskan orang dan dijadikan sebagai sumber akidah dijadikan sumber akidah ini bermulanya ada kaitannya dengan penyimpangan yang kedua ini ketika yang men men menyampaikan akidah tersebut mengatakan dia sudah sampai pada tingkat yang sudah bisa membuat syariat dan saya tidak butuh lagi Al-Quran Saya sudah bisa keluar dari syariat Saya sudah tidak mungkin sholat lagi Saya sudah sampai ke tingkatan di mana saya tidak dibajibkan lagi beribadah Saya sudah bisa langsung menerima wahyu dari Allah Saya sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang zahirnya Bertentangan dengan akal yang sehat Tetapi kalau itu saya dapatkan dari Allah langsung Allah yang mewahyukan saya Allah yang memberikan saya wahyu ini hubungan penyimpangan yang kedua tadi, yaitu ketika sumber akidah adalah ilham atau mukasyafat, saya tidak tahu istilah ini dalam bahasa kita, mukasyafat itu terbukanya ruang untuk mendapatkan ilmu yang bukan ilmu yang biasa tetapi dia mendapatkan seakan-akan ada yang mewahyukannya, dia langsung melihat sesuatu secara ma'rifat hakikatnya secara hakiki, tanpa melalui proses syariah dan nanti dia akan bisa menetapkan prinsip-prinsip akhidah dengan cara demikian mungkin dengan cara mukasyafat atau mungkin dengan cara mimpi-mimpi manamat dan yang lainnya dan ini eh, marak dalam praktek-praktek peribadatan yang mengarah kepada ritual-ritual uh, yang menyimpang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah banyak pendolungnya. Sudah banyak pendahulunya. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa ghafaralah dia seorang yang sangat cerdas. Ketika di awal hidupnya dia berkecimpung dengan ilmu filsafat tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan, tidak menemukan kenyamanan, tidak mendapatkan perubahan dalam beribadah, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia mencampakkan filsafat. Kemudian dia masuk kepada fase yang karena dia saking bencinya kepada cara pemikiran dan pola pikir-pola pikir sehingga seakan-akan dia mengurangi andil akal sehingga dapat kesempatan untuk bagi e, yang memang menginginkan manusia ini untuk sesat masuk kepada cara berakidah itu dengan ilhaman atau dengan mukasyafat maka dia e, mulai belajar ke sufian belajar tentang kesufian dan mulai baca mulai baca dan dia mengeluarkan buku-buku yang menentang keras dan bahkan mengkafirkan Al-Risalah Al-Safat dan dengan judulnya Tahafutul Falasifah. Berjatuhannya dengan uh, ke, seperti yang dimaksud dengan tahafut itu adalah ketika seseorang ingin menjatuhkan buah jambu yang lebat, dia tinggal menggoyangkan dahannya sehingga semuanya habis. Begitulah seakan-akan gambaran dari karya tulis beliau ini ingin menghabiskan semua yang berhubungan dengan filsafat. Tetapi memang patunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke cara yang seperti ini Ketika dia lebih mas masuk Kepada perasaan Kepada kejiwaan Kepada cara beribadah dan masuk Kepada raka'ik Dan uh, suluk Sehingga dia Juga Tidak terlalu Mendekat kepada apa yang diinginkannya Ketika berada dalam uh, Filsafat Yaitu kepada sunnah Nabi SAW Dan ini Kenyataan penyimpangan dalam masalah ini dalam poin yang kedua yaitu ketika cara berakidah itu diambil dari ilham dari muna manamat mimpi-mimpi dari mukashafat yaitu merasa dan mengaku uh, dia punya ruang tertentu untuk mendapatkan wahyu ilmu dengan istilah ilmu-ilmu uh, uh, uh, ma'rifat dia tidak lagi ber berjalan di atas patokan dan prinsip-prinsip syariat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah penyimpangan dalam sumber akidah yang kedua. Penyimpangan yang ketiga tadi telah kita isyaratkan yaitu taqdis al-a'immah. Menuhankan tokoh, tadi saya telah sampaikan, menuhankan perorangan. Dan ini ada hubungannya yang kedua. Kalau orang itu sudah mengaku punya muka punya ilmu sendiri, tidak seperti standar-standar ilmu kulit-kulitnya yang ada dalam Quran dan Sunnah itu, maka dia yang akan dituhankan. Apapun yang disampaikannya akan dijadikan sebagai standar akidah. Ini tiga. Secara ringkas, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, dari penyimpangan, eh, penyebab, penyebab, penyimpangan ketika sumber aqidah itu telah menyimpang ketika mengambil aqidah itu sudah berbeda sumbernya maka akan membawa kepada penyimpangan dalam aqidah pembahasan yang berikutnya yang terakhir oh bukan yang, yang ke ketiga ya yang ketiga dalil naqli dalam pandangan ahlul kalam dalil naqli maksudnya al quran dan sunnah sumber aqidah kita ahlu sunnah wal jamaah Al-Quran dan Sunnah Dalam pandangan Ahlul Kalam Yaitu orang yang yang, me, yang Menuhankan akal tadi Apa Sikap mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Jelas ketika mereka Menjadikan akal sebagai sumber utama Maka nanti yang akan Diiringkan dengan akal itu Al-Quran dan Sunnah Kalau cocok dengan dengan Akal maka diterima Kalau yang kalau seandainya Tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Eh, Kalau tidak cocok Al-Quran dengan sunnah eh, Tidak cocok Al-Quran dan sunnah dengan akal Maka mereka pasti akan menolak Al-Quran dan sunnah Mereka akan menolak Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan sunnah Mereka mengatakan Al-Quran itu dilalahnya Kesimpulan hukum yang diambil dari ayat itu dhaniyah Belum pasti Mana tahu ada hukum yang dihapus menatu ada hal-hal e, yang lain tidak langsung kalau itu memang perintah dalam Al-Qur'an maka belum bisa kita ambil secara pasti karena mungkin saja perintah itu sudah dialihkan atau perintah itu tujuannya bukan kita ini kaidah-kaidah yang mereka buat dengan logika mereka untuk menolak Al-Qur'an adapun akal kata mereka qat'iyud dinalah kesimpulan dari makna dari akal itu penunjukannya adalah Pasti Kalau apa kata akal berarti itu pasti Ini yang membuat mereka menolak Al-Quran Dan Sunnah Kalau seandainya selaras Tidak bertentangan Akal Tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah Dengan akal Mereka pasti menerima Kalau tidak bertentangan Al-Quran dengan hadis Dengan Sunnah dengan akal mereka Maka mereka menerima Al-Quran dan Sunnah Mereka menerima Al-Quran dan Sunnah Kalau seandainya tidak sesuai Mereka akan kembali kepada pokok dasar yang pertama Yaitu akal Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan Sunnah Ini yang mereka katakan Dalam istilah kaedah mereka Kalau seandainya ada Nas Ada Nas Al-Quran dan Sunnah atau amat yang konsekuensinya serupa Allah dengan makhluk ada nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan akal tidak tidak akal pasti tidak akan tidak akan sesuai karena akal mengatakan Allah tidak sesuai tidak akan sama dengan makhluknya ini kata akal manusia kalau seandainya dalam Al-Qur'an itu ada nas yang nas itu menyatakan sebuah pernyataan yang konsekuensinya Allah serupa dengan makhluk. Padahal akal tidak akal mengatakan tidak tidak serupa Allah dengan makhluk. Akal yang mereka ambil lalu Al-Quran ini apa ayat Nas ini mereka apa kan mereka katakan awilhu awfaud warum tanziha awilhu awfaud warum tanziha artinya tak oleh kamu Nas tadi Ta'wil artinya maknanya dirubah Maknanya dirubah Kalau seandainya Tetap pada maknanya, maka akan bertentangan Dengan akal Akal segala-galanya Dan nas ini tidak ada apanya Makanya nas ini yang harus kita Otak -ati. dengan cara apa? Dengan cara takwil. Oh Memang itu kata-katanya, tetapi maknanya Bukan itu Atau yang kedua Fawwil kawid itu tafwid artinya memang ini kata-katanya tetapi yang dimaksud Allah saja yang tahu Allah yang mahatau apa yang dimaksud dengan tangan apa yang dimaksud dengan turun oleh Rasul salam dari langit itu kita enggak tahu sama sekali Yadun, dunia ya, ya dun tetapi kita enggak tahu apa itu yadun. kita serahkan saja kepada Allah ini subhan Berarti Allah berbicara dengan Al-Quran kepada kita Sesuatu yang tidak kita pahami Bagaimana Al-Quran menjadi kitab petunjuk Ada kata katanya yang tidak bisa dipahami Kata-kata yang tertutup oleh rah rah rahasia Sehingga tidak mungkin dibuka rahasianya Berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk Padahal Al-Quran itu kitab Hudan lil mutaqin Hudan lil nas Bila ada satu ayat saja dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami oleh manusia maka dia tidak akan bisa menjadi petunjuk kerana dia menyampaikan, menjelaskan, menerangkan jalan agar mereka mendapat petunjuk kalau sekaranya kita ta'wil atau kita katakan ini katanya saja yang itu maknanya tetapi dia maknanya tidak tahu kita yang penting Allah yang tahu lah. ini sikap mereka kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan dengan akal mereka jadi itulah jawabannya e, dalam poin yang tadi kita sampaikan dalil nakli dalam pandangan ahlul kalam yang pertama kalau seandainya e, berkesesuaian antara dalil Al-Quran dan sunnah dalam kurung dengan akal yang mereka jadikan sebagai sumber yang paling utama dalam mengambil akidah mereka menerimanya tapi menerima bukan sekedarah. Pokoknya menerima sajalah. Kenapa mereka menerima? Karena sesuai dengan akal. Kemudian kalau seandainya tidak sesuai, maka mereka lakukan tadi. Pertama, mereka ubah. Adalah konsep mereka yang yang lain, mereka merubahnya. Merubahnya bagaimana? Terkadang mereka merubah harakatnya. Bilamana ada dalam Al-Qur'an itu kata-kata yang Konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal akal tidak menerima, maka mereka berupaya untuk merubahnya. Apa yang mereka lakukan terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an? Waklum Allahu Musa Taklima. Apa ayatnya? Napa ayatnya bisa diulangi? Wa kallama Allahu Musa taklima. Kita lihat. Namba Wakalam Allahu, perhatikan harakatnya. Wakalam Allahu, Musa taklimah. Saya ingin menyatakan bahwasannya bila mana ada nash Al Quran atau Sunnah bertentangan dengan akal yang tadi disajitakan sebagai Sumber akidah yang paling utama mereka akan berbuat semena-mena terhadap Al-Qur'an. Apa yang mereka lakukan di sini? Ayat ini zahirnya seperti yang kita katakan tadi, bertentangan antara Al-Qur'an di satu sisi dengan akal. akal mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah menetapkan Dia berbicara, di sini artinya dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan sebenar-benarnya. Itu artinya kira-kira. Wa kallama Allah Musa Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Mengajak Nabi Musa berbicara. Di sini ayat ini menunjukkan apa? Allah berbicara. Enggak diterima oleh akal. Enggak terima oleh akal. Masa Allah berbicara? Berarti dia punya lidah? Berarti dia punya mulut Ini konsekuensi-konsekuensi logika Yang dipahami oleh akal manusia yang bodoh Mereka sebenarnya Prinsip mereka ingin menyatakan Allah tidak serupa dengan makhluk Padahal mereka melakukannya Ketika mereka menolak ayat ini, mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk Kenapa mereka menolaknya? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk Mereka terjatuh Ke jurang yang mereka Lari darinya mereka maunya menafikan kesamaan Allah dengan makhluk, ternyata mereka terjatuh. Kenapa? Ketika mereka menolak Allah itu berbicara, sampai kenapa sampai keyakinan mereka seperti ini, dan menolak Al-Quran menyatakan demikian, karena mengatakan kalau Allah berbicara, sama dengan makhluk. Berarti mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka yang menyamakan makhluk Allah, tetapi di sini yang mereka lakukan ketika Nas ini bertentangan dengan prinsip logika mereka, prinsip akal mereka, mereka berbuat semena-mena dan mereka lakukan apa? Ini, Dommah ini, mereka rubah. Dommah itu mereka rubah. Apa rubahnya? Mereka mengatakan, وَكَلَّمَ اللَّهَا kalau sudah berbaris fatha maka konsekuensi atau kesimpulan dari ayat itu sudah berubah yang berbicara bukan Allah tetapi Nabi Musa Allah objeknya Allah objeknya yang berbicara Nabi Musa bukan Allah yang berbicara perhatikan hanya satu harakat saja yang dirubah dapatlah kesimpulan sebuah akidah yang sangat batil pertama telah semena-mena terhadap kalamullah kedua akidahnya juga sudah jauh menyimpang ini yang pertama yang kedua tadi dalam bait syair yang saya bacakan kalau kamu menemukan ada nas yang bertentangan yang yang bertentangan dengan konse dengan keputusan akal bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya maka nas tersebut harus kamu kamu rubah Pertama kalaupun harokat seperti ini tidak bisa dirubah Tidak mungkin bisa dirubah Maka apa yang harus dilakukan ditakwil sajalah Memang dalam bahasa Arab Misalnya Yadun itu Bisa berarti Kekuatan Tangan itu bisa berarti Yadun itu bisa berarti kekuatan Maka bawa ke sana Jangan bawakan ke mana yang awal Karena kalau makna awal ini Berarti dia sama dengan makhluk Kenapa makhluk punya tangan punya kedua tangan jadi sebagai e, sebagai tolak ukurnya adalah pikiran pikiran manusia dan inilah secara tetap saya katakan ringkas dari e, dari nakli dalam pandangan ahlul kalam mereka tidak lagi menghormati dan memuliakan firman Allah apalagi sunnah nabi dalam dalam istilah nanti dalam poin yang keempat yaitu ketika mereka memaknakan dengan membuat istilah yang tidak dikenal oleh para sahabat apa istilahnya hadis ahad hadis ahad tidak tidak tidak tidak tidak pernah terdengar dari perkataan Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib orang-orang Muhajjin dan Ansar tidak pernah mengenal istilah hadis ahad ini yang mereka angkat. Untuk apa? Kalau Al-Qur'an tadi mereka lakukan dengan cara merubah-rubahnya harakatnya atau merubah kata-katanya. Yang kedua mereka takwil kan? Kalau tidak bisa juga ditakwilkan apa yang harus dilakukan oleh mereka? Hah? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang pertama merubah seperti wa kallamallaha. Dari sebenarnya wa kallamallahu hu Sehingga maknanya berubah dan bukan Allah lagi yang berbicara, tapi Musa. Yang kedua di ta'wil, yang maknanya mungkin itu, tetapi mereka katakan itu bukan maknanya, maknanya. Misalnya contoh uh, Firman Allah Subhanahu um, uh, Wa Taala, Allah berfirman kepada iblis, ما مناكا أن تسجُرَ لِمَ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang Aku cipta dengan kedua tanganku? Yadaya dua tangan. Mereka mengatakan itu bukan tangan namanya, maknanya. Kenapa kalau tangan kan konsekuensinya apa? Serupa Allah dengan makhluk dan ini tidak terima oleh dalil kita, Tuhan kita. Apa Tuhan kita? Akal. Maka ini harus dibuang. Itu bukan tangan namanya, maknanya. Tetapi kekuatan. Kekuatan ya Allah punya kekuatan. Ini sikap mereka. Yang ketiga kalau tidak bisa dirubah, tidak bisa ditakwil. Mereka menggunakan senjata yang terakhir. Apa? Ini kata-kata tidak -kata, ada satupun yang tahu maknanya. Siapa yang tahu maknanya, Pak? Allah saja yang tahu. Konsekuensinya sangat buruk dan sangat batin. Allah berbicara kepada hambanya dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh hambanya. Dan ini bukan makna kebijaksanaan Allah. Melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga dan kita masuk ke poin yang keempat ketika nas yang mereka dapatkan itu dari hadis. Mereka buat senjata yang saya katakan dan sudah lama penyakit ini muncul. Bukan sekarang ini orang sekarang ini hanya mengulang kembali. Dan pasti akan ada sebagaimana ada tentara-tentara Allah akan ada, sebagaimana ada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, maka ada juga pengikut-pengikut Abu Jahal. Ada juga tentara-tentara Syekon. Maka akan ada diulang kembali sebuah yang seperti ini. Istilah hadis ahad, saya katakan lagi dan saya perdengarkan kepada semua kaum muslimin yang mendengarkan suara saya saat ini, hadis ahad tidak pernah dikenal oleh orang-orang yang dijamin oleh Allah surga. Tidak pernah mengenal mereka ketika Nabi mengampaikan kepada mereka hadis akidah mereka katakan Ya Rasulullah ini hadisnya ahad atau mutawatir Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah hadis ini ahad atau mutawatir kalau kamu tidak bawakan 10 Nabi lagi bersamamu untuk menyampaikan aqidah kepada saya tidak akan mungkin saya percaya ketika Nabi datang dan mengaku menjadi Nabi Nabi datang mengaku jadi Nabi harus ada karena mutawatir itu Adalah ketika perawinya Sepuluh atau lebih Maka Abu Bakar Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Zaid Ibn Haritha Ali bin Abi Talib mengatakan kepada Nabi Tidak akan mungkin kami terima Engkau harus bawakan Sepuluh Muhammad yang lain Sepuluh Muhammad yang lain Baru kami percaya, kerana ini akidah Ini akidah Ketika Abu Bakar Siddiq setelah mendapatkan Hidayah dari Nabi Menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Masuk Islam Kemudian dia mencari orang-orang Yang ia kenal, perilakunya, Akhlaknya, fitrahnya Akalnya yang sehat Abdurrahman bin Auf Dan semua yang berhasil didakwai oleh Abu Bakar Siddiq Di awal-awal Islam itu semuanya Dijamin oleh Allah surga Abdurrahman bin Auf Sayyid bin Zaid Uthman bin Affan Sa'ad Nabi Maqas Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah Itu Masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Mereka ketika Abu Bakar datang Dan menyatakan Eh teman-teman Muhammad itu ternyata dia mengaku jadi Nabi Dia mengatakan dia utusan Allah SWT. Dan dia menyampaikan Ini potongan yang bahasa kita juga Bahasa Arab Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq Ya ayyuhal mudathir Ini kan bahasa kita itu Siapa yang memuktikan itu firman Allah Kata Abdul Rahman bin A'ud Abu Bakar Kamu datang ke sini harus 10 orang Kalau tidak, saya tidak percaya Ini akidah Tidak ada yang mengenal Zaman berasabat itu Ini kata-kata hadis ahad ini Senjata musuh Islam Senjata musuh Islam Perkara yang datang istilah baru yang itu hanya untuk memudahkan ilmu hadis pembagian hadis nabi itu kepada mutawatir dan ahad tetapi dijadikan senjata oleh mereka untuk menghanguskan akidah kaum muslimin kalau sudah tidak diterima lagi hadis ahad dalam masalah akidah maka tidak ada yang tersisa dari akidah Tidak ada akidah kita karena sahih bukhari itu semuanya hadis ahad sahih muslim semuanya hadis ahad Kalaupun bisa kita temukan hadis mutawatir dalamnya Satu, dua, tiga, empat, lima Dihitung dengan jari Ada diwukukan oleh para ulama Hadis-hadis yang mutawatir Itu tidak lebih dari 500 hadis Tidak lebih dari 500 hadis Itu pun bukan masalah akhidah Kalau sekiranya ini prinsip kita Maka Di belakang itu adalah ketika hati kita Kosong dari akhidah Tidak punya akhidah Jadi yang sekarang ini Digembar-gembarkan oleh orang-orang muslim Orang-orang yang berbicara dan bisa Bahasa Arab, berbicara tentang ilmu hadis Dengan mengatakan hadis ahad Tidak bisa diterima dalam akidah Dia adalah Sebatas sebagai peluru musuh Islam Agar kaum muslimin Itu tidak punya akidah Sehingga bisa diginikan kemudian mati Dijentik telinganya mati Tidak punya kekuatan Kekuatan kaum muslimin dalam akidahnya ini yang memenangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jumlah mereka sedikit. Jadi, hadis ahad apa benar tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah? Jawabannya sudah jelas. Hadis ahad adalah hadis akidah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini banyak jawaban dan yang jelas kalian para ulama, tetapi waktu kita juga tidak memungkinkan tetapi kesimpulan yang saya sampaikan, kalau sekiranya ini adalah prinsip di zaman para sahabat, berarti sudah ada istilah itu dahulu. Dan betapa banyak Nabi mengutus Utusan-utusannya, da'i-da'inya Mu'ad bin Jabal Diutus oleh Nabi ke Yaman Sendiri Kendiri dari ke Yaman Apa yang disuruh, disuruh oleh Nabi Untuk berdagang? Bukan, untuk menyampaikan Akidah, kata Nabi kepada Abu Mu'ad ketika dia melepaskan Keberangkatan Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad Inni aba'athuka atau innaka satati qauman min ahlil kitab sesungguhnya engkau akan saya kirim kepada orang yang sudah berilmu ahlul kitab orang yang sudah punya ilmu agama maka kata nabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadatu alla ilaha illallah hendaklah yang pertama kali yang harus engkau dakwahi sebagai So, uh, materi dakwahmu yang pertama adalah Tauhid ya, Nabi tidak mengutus Bersama Mu'ad ini Dua uh, Sepuluh orang Dia hanya satu orang Kemudian disusul oleh Abu Musa al-Ash'ari Itu saja Dan Ahlul Yaman Orang-orang yang Ahlul Kitab Ketika Mu'ad bunuh Jabal Berdakwah kepada mereka, mereka tidak mengatakan Kami butuh Sepuluh orang atau sembilan orang lagi agar kami bisa menerima jadi bapak ibu yang dirahmati Allah itu kesimpulan dari poin yang e, keempat ini dari e, lanjutan e, Al madkhal ila ilmi al-aqidah sebenarnya banyak poin-poin yang harus kita kupas tetapi saya berinisiatif untuk kita mulai kalau kita di madkhal madkhal kapan masuknya kalau kita di terus, pintu terus-pintu terus Kapan kita bisa masuk? Maka saya rasa cukup mungkin di tengah-tengah penyampaian akidah kita e, pembahasan inti akidah, e, materi akidah mungkin kita bisa kupas sedikit-sedikit hal-hal yang berkenaan dengan e, pintu masuk menuju ilmu akidah. Tadi saya katakan e, ini pasal yang pertama beriman kepada Allah dan itu yang telah kita e, kupas secara ringkas dalam e, daurah yang pertama. Tanggalnya saya tidak buat ya kupas ringkas Rukun Iman hanya sebatas gambaran selayang pandang tentang Rukun Iman agar kita bisa mendapatkan bayangan bahwasanya itulah pembahasan kita nanti pada daurah kita yang akan kita uh, selalu adakan satu kali dua bulan uh, untuk mengupas tentang pemasaran Al-Qidah uh, dan buku pegangan ini uh, yang tadi saya sampaikan landasan-landasan uh, landasan, uh, Iman di bawah cahaya Al-Quran dan sunnah kita masuk mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita akan berbanyak e, kitab ini atau poin-poin misalnya iman kepada Allah saja kita copy kita bagikan e, atau cara yang lain mungkin bisa kita lihat mana yang lebih tepat kita masuk kepada rukun iman yang pertama kita istirahat dululah e, Pasal yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Swala ta Taala. Di bawah pasal ini nanti uh, ada beberapa poin yaitu yang pertama. Tauhid Rububiyah poin yang pertama Tauhid Rububiyah Yang kedua Tauhid Uluhiyah Dan yang terakhir Ketiga Adalah Tauhid Asma dan Sifat Asma dan Sifat Ini uh, Mungkin Untuk pertemuan sekarang ini kita hanya bisa Membahas tentang uh, Yang pertama tadi tentang tauhid rububiyah itu pun saya harap-harap cemas bisa diselesaikan tentang rububiyah ini saja. ya Tetapi insyaallah kita akan selalu adakan mungkin bisa eh, sedikit tapi bisa dipahami daripada kita ambil banyak eh, kita pulangnya keluar masjidnya kebingungan. Mending kita ambil sedikit-sedikit kan sedikit tambah sedikit jadi banyak sedikit tambah sedikit jadi banyak uh, Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan rukun iman uh, Yang pertama Dan dia merupakan rukun Yang terpenting Rukun yang terpenting dan dia juga Merupakan rukun tersendiri Bagi rukun-rukun iman yang lain Dia rukun yang terpenting Dan dia juga sebagai rukun dari rukun iman yang lain Rukun iman yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam Itu rukunnya dibawa ke iman kepada, eh, Rukunnya adalah beriman kepada Allah Makanya ketika Nabi mengatakan Antu'mina billah Wa malaikatihi Dikembalikan kepada Allah Mengimani malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Mengimani kitab-kitabnya Jadi berhubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa rusulihi dan rasul-rasulnya Wal yaumil akhir Dan juga hari akhir yang memang sudah diberitakan oleh Allah Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Beriman kepada takdir Ketentuan Allah juga Jadi kesimpulannya Bahwasannya rukun iman yang pertama ini Secara tersendiri Dia merupakan rukun Bagi rukun iman sisanya itu lima rukun iman yang lain. Kemudian ia pondasi bangunan dan pokok dari urusan. Ini dalam terjemahannya seperti itu. Adapun dasar-dasar yang lain merupakan cabang-cabang. Dia cabang dari iman kepada Allah. Makanya dengan beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, karena dia bercabang dari Allah SWT yang, yang menciptakan malaikat, Allah yang mengabarkan adanya malaikat, Allah yang mempertemukan malaikat dengan manusia, Allah yang memerintahkan malaikat untuk mengurus manusia, Allah jadi tidak ada, pokoknya adalah Allah SWT jadi pokoknya, dasarnya adalah beriman kepada Allah SWT beriman kepada Allah SWT artinya adalah e, beriman meyakini bahwa Allah s.w.t maha esa bahwasanya Allah s.w.t maha esa tunggal satu-satunya dalam rububiyah ini sudah kita bahas ini dalam e, daurah yang pertama Mengimani Allah, beriman kepada Allah artinya adalah meyakini, mempercayai bahawa Allah SWT Maha Esa dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma, nama-nama dalam kurung, serta sifat-sifatnya. Esa dalam namanya berarti yang lain tidak punya nama seperti e, indahnya nama Allah. Ketika Allah mengatakan dia Al-Khaliq Maka Al-Khaliq itu nama Allah yang tidak akan mungkin bisa disamai Walau mungkin dalam masalah hurufnya sama Tetapi tidak akan mungkin bisa nama Al-Khaliq Allah itu disamai oleh nama-nama makhluknya Esa Allah dalam nama-namanya dan Esa pula Allah dalam sifat-sifatnya Mencipta Penciptaan Allah sempurna Allah mencipta segala galanya tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali ia adalah hasil ciptaan Allah Allah yang menciptanya jadi itulah secara ringkas dari makna iman kalau dan pernah mungkin saya tanyakan kalau seandainya kita buatkan angket secara tertulis kemudian kita bagikan kepada kaum muslimin apa maksud dari beriman kepada Allah apa yang anda pahami tentang iman kepada Allah atau mungkin kita dahulu kenal pertanyaan yang mungkin agak, agak agak keras tetapi kita kata dengan bentuk seperti ini apakah anda beriman kepada Allah kalau dia menjawab iya pertanyaan kedua bagaimana anda mengimani Allah kira-kira apa jawabannya dalam bayangan kita, gambaran kita dalam kondisi kaum muslimin sekarang ini Apa gambarannya? Mengimani adanya Allah Mengimani penciptaan Allah Allah pencipta alam semesta Kira-kira hanya sampai sebatas itu yang saya pahami Sebatas itu Allah yang mencipta segala-galanya Allah yang mencipta saya Allah yang saya, yang mengatur alam semesta ini Mencipta langit dan bumi Kira-kira sampai disitulah Gambarannya adapun masalah mengibadati Allah Mungkin hanya sekedar Beribadah, sholat, puasa, zakat Kita beribadah kepada Allah Dengan apa? Dengan rukun Islam Kalau mau sholat, kita sholat Puasa, puasa, zakat, zakat Tidak memahami bahwasannya ketika Meminta berdoa menyembelih, Sembelihan Menghadapkan sesajian Meminta kelapangan Dalam kesempitan Yang teringat ketika itu tidak ada siapa-siapa Kecuali Allah ini banyak kemusimin yang seperti ini. Ketika dia dalam kesembitan, dia hanya tahu Allah yang akan menyelamatkan sehingga dia sebelum matanya, wajahnya menengadah ke langit untuk menengadahkan tangannya, hatinya sudah terlebih dahulu meyakini itu. Walaupun matanya tidak menengadah ke langit, wajahnya tidak menengadah ke langit dan tangannya juga tidak terangkat ke langit tetapi hatinya sudah berdesah, artinya sudah mengeluarkan ungkapan-ungkapan Pengaduan kepada Allah Dengan keimanannya ya Allah Saat ini engkau lah yang maha kuasa Dan kapanpun juga engkau yang maha kuasa Tidak akan ada yang mampu menyelamatkan saya Tidak akan ada yang mampu Memberikan penjagaan terhadap saya Dalam kondisi yang seperti ini kecuali engkau Ya Allah Ada banyak kaum muslim seperti ini Atau sebaliknya Ketika mereka dalam kesempitan Mereka sibuk kesana kesini Dan bahkan mereka berupaya Untuk mencari kekuatan-kekuatan Untuk mencari cara-cara pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Ini yang ada dalam kaum muslimin. Makanya makna keimanan kepada Allah yang dijelaskan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an. Ini bukan perkataan para ulama ini. Maksudnya makna dari yang mengimani Allah dengan rububiyah, makna iman kepada Allah itu beriman kepada Allah dengan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini bukan hanya sekedar omong kosongnya para ulama tetapi mereka mengambil kesimpulan dari Al-Quran, mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Allah Swt, bahwasanya kita mengimani Allah itu mesti mengimani keberadaannya, ada Allah Swt, dan mengimani Dia pencipta, Dia yang mengatur, Dia yang memelihara, Dia yang memberikan keselamatan dan seterusnya, dan mengimani Dia satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, tidak ada selain Allah yang berhak mendapatkan ibadah kita. Yang berhak mendapatkan menjadi sebagai tujuan kita berdoa, baik itu nabi maupun para malaikat, apalagi selain dari nabi dan malaikat, menjadi menjadi objek doa kita, wahai si fulan bin fulan, wahai wali fulan, wahai si anu, wahai tuan, wahai pokoknya dipanggil dengan nama-nama yang mulia, kemudian kita katakan selamatkan saya, mengadukan saya sudah bertahun-tahun sakit. Sudah satu tahun saya sakit. Mana Allah yang Maha menyembuh? Faidah marid tu fahwaiyafin kata Nabi Ibrahim. Ammayuzi bul muttar ra'idah da daah. Siapa yang akan mengabulkan doa orang dalam kesempitan ketika dia menengadahkan memohon kepada Allah Subhanahuwataala? Siapapun juga sampai orang kafir ketika dia bermunajat dengan ikhlas mengadu kepada Allah. Allah tidak akan mungkin menolak permintaannya. Apalagi kaum Muslimin, apalagi orang yang beriman. Orang yang durhaka saja kepada Allah. Bila mana dia tahu dan sadar bahwasanya Allah yang menyelamatkan dari musibah tersebut, kemudian dia lupa semua peribadatannya selain Allah. Dia hanya tahu Allah yang menyelamatkan. Dia meminta saat itu kepada Allah diberi permintaannya. Diberi permintaan oleh Allah, dikabulkan permintaan oleh Allah Swt. Allah berfirman: "Faidah Rakibu fil Fulkidahulillah Mu Khli Sinalahud Din". Ketika mereka berada di dalam kapal, kemudian mereka ditimpa oleh musibah, badai, gelombang besar, bencana. Mereka yakin bahawa tidak mungkin Tuhan-Tuhan mereka menyelamatkan. Mereka yakin saat itu Allah satu-satunya yang memiliki kekuatan. Yang akan mendengar, yang akan menyelamatkan, maka Allah mengatakan, Daa Wallahu Muhlisina Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, ikhlas. Allah tidak menolak permintaan mereka. Kalian di daratan, dalam kelapangan menyekutukan saya. Sekarang saya baru, sekarang baru kalian meminta kepada saya. Tidak. Allahumma natala ketika mereka ikhlas meminta kepada Allah Allah. Kabulkan permintaan mereka. Falah mana ilal beri. Namun ketika mereka diselamatkan Allah kembali ke daratan. Idahum yusrigol. Mereka kembali berbuat syirik. Lupa kepada Allah. Bayangkan kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi tetap manusia selalu lalai dan selalu menentang Allah swt. Kembali kita kepada makna beriman kepada Allah tadi yaitu mengimani Allah Esa dalam rububiyah dalam uluhiyah dan dalam asmawasifan masuk kita kepada poin yang pertama rububiyah rububiyah rububiyah ini dia adalah kata yang diambil dari kata-kata robba robba ya rubbu Rabban artinya adalah Al Khalik khalaqa khalaqa dabbara jelas dabbara Rabb Rabbah maksudnya bukan Rabah itu Rabba pakai ya Rabbah Pakai rumah, ya Malaka Ini juga artinya Malaka, itu makna Rabbaya Rubbu Rabban Itu asal Dari Rububiah Jadi ketika kita membahas tentang Rububiah Maka kita membahas keyakinan kita tentang perbuatan Allah. membahas keyakinan kita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Mulai dari mencipta, mengatur, memelihara, menguasai itu semuanya perbuatan Allah subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Kalau kita memang beriman kepada Allah, maka dalam masalah mencipta ini semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Kalau ada keyakinan sebagian kaum muslimin bahwasanya manusia alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ada teori ini? Ada, tapi siapa yang merumuskannya? Orang muslim? Bukan. Orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya adanya Allah sebagai pencipta namun kaum muslimin latah ingin modern ingin maju dengan meyakini apa yang mereka yakini pula bahwasanya alam ini bisa saja tercipta dengan sendirinya alam ini bisa saja tercipta dengan sendirinya itulah definisi rububia dan definisi Tauhid rububiyah atau mengimani Allah sebagai pencipta sebagai pengatur sebagai pemelihara adalah uh, makna dari rubia, rubia rububiyah Allah SWT Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah pada semua perbuatannya Mengesahkan Allah Meyakini Allah Esa dalam semua perbuatannya Seperti mencipta Memberi rezeki Menguasai Memberi nikmat Memiliki Membentuk Memberi atau menahan Memberi atau maksudnya membagikan Atau menahan Rezeki Memberi manfaat dan mudarat Menghidupkan Mematikan Mengatur dengan bijak Menentukan takdir Ketetapan Dan perbuatan-perbuatan Allah yang lain Wajib kita imani Kalau kita Mau mengimani Allah Dengan keimanan yang benar Semua yang diperbuat oleh Allah di alam semesta ini Yang mentakdirkan Ketika Allah menetapkan kita mendapatkan apa yang kita yang tidak kita sukai, baru mulai kita mengatakan ternyata saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang menetapkannya. Makanya orang-orang yang beriman ketika dia ditimpa oleh musibah atau terjadi sesuatu pada dirinya yang tidak dia inginkan, dia tinggal mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Basrah. Menerima Qadarullah wa masha. Kan ini, ini perbuatan Allah. Allah yang menetapkannya. Allah yang menakdirkannya dan apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Dan tidak semua yang saya kehendaki itu berlaku. Ini keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Jadi tauhid rububiyah itu luas dan bisa kita praktekkan dalam keimanan kita sehari-hari. Dalam apapun kondisi kehidupan kita, kita bisa menjadi seorang mukmin yang sejati bila benar ketahuit kita dalam rubi masalah rezeki saya ini keluaran atau lulusan S1 Ustaz ijazahnya ekonomi lagi S.E dia akhirnya tetapi saya juga tidak bisa dapat pekerjaan belum bisa dan tidak terima beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan seperti ini di radio kalau tidak salah saya. saya lulusan saya seorang sarjana sudah mengirim lamaran kemana-mana, tetapi sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Dia ingin meminta saran. Dia menganggap bahwasannya rezeki itu dari pekerjaan-pekerjaan yang dia inginkan. Menjadi uh, bekerja di sebuah perusahaan besar. Dengan gaji paling kurang 5 juta per bulan. Maunya itu yang dianggap adalah itulah yang namanya pekerjaan yang dihasilkan. Padahal rezeki itu adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu Sebagaimana Allah membagi Bagi umur kita Begitu pula lah Allah Membagi rezeki kita Kalau sekiranya Sudah satu tahun kita bekerja Dan gaji sudah Puluhan tahun kita bekerja tetapi gaji kita Juga tidak naik Sebegitulah rezeki yang diberikan oleh Allah Maka Keiman kepada takdir sebagai pembuka saya rasa tidak bisa kita selesaikan pada kesempatan ini sebagai kata pembuka tentang rububiyah keiman kepada rububiyah Allah SWT itu akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kita kerana semua yang terjadi pada diri kita itu perbuatan Allah Allah yang menakdirkannya Allah yang menurunkan hujan ketika kita selesai membersihkan mobil Kemudian tiba-tiba hujan Tiba-tiba hujan, kotor lagi Kita yang Kurang mengesahkan Allah Dalam rububiyah ini Pasti kita akan mengomel Kita akan merasa Kurang nyaman dengan turunnya hujan Atau yang lainnya dari kehidupan kita Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Bermula dari meyakini rububiyah Allah ini yang memang sudah merupakan sesuatu bawaan manusia dia tidak akan perlu dipaksa untuk meyakini rububiyah Karena memang manusia meyakini makanya orang-orang musyrikin mekah meyakini rububiyah Allah Subhanahu ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah siapa yang menciptakan angin dan bumi mereka menjawab Allah, siapa yang menyelamatkan mereka justru meyakini Allah makanya mereka berdoa meminta kepada Allah jadi kaum muslimin kaum muslimat tahun rubuh biaya ini kita undurkan pembahasannya pada daurah yang akan datang karena waktu juga sudah semakin sempit kita sediakan sisanya untuk tanya jawab dan ini hanya sebatas pembuka menemudahan Mudah materi yang kita sampaikan tadi walaupun banyak kekurangan dan tentu di sana banyak kekeliruan baik itu dalam menyampaikan atau dalam susunan kata tetapi in arattu illal khair saya hanya berkeinginan untuk menyampaikan kebaikan walaupun sesuai dengan kemampuan saya dan Allah Maha tahu berapa kemampuan saya semoga Allah Subhanahu mengampuni kekeliruan dan kesalahan-kesalahan wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa ana ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain saya ingatkan lagi untuk pertemuan yang akan datang kita sudah mulai uh, ke uh, pada pembahasan rububiyah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memperbanyak kitab ini ada mungkin yang ingin berinfak ini kesempatan untuk membiayai pencetakan e, memotokofi buku ini karena buku ini memang dicetak bukan untuk diperjualbelikan alhamdulillah sosok dengan apa yang kita inginkan maka kita insyaallah perbanyak dan menampung e, apa partisipasi dari kaum muslimin semoga Allah swt memberikan keberkahan dalam harta dan rezeki kita. Itu saja dan kita buka sesi tanya jawab Pertanyaan yang pertama Ustadz kalau dalam akidah Tidak ada satupun dalil yang berasal dari hadis Ahad Bagaimana HTI Ini sebutkan e, e, Berakidah apakah hanya dari Al-Quran saja Ya Kalau memang kita Tidak ini berbeda konsep e, Masalahnya Berbeda masalah antara orang yang berpegang hanya kepada Al-Qur'an Dengan orang yang mencampakkan hadis ahad dalam al -Qidah. Judulnya berbeda Kalau yang pembahasan kita ini Orang yang sama sekali Tidak menginginkan dan tidak menggunakan Dalil Al-Qur'an dan Sunnah Al-Qur'an tadi kalau seandainya bertentangan dengan akal Mereka ber berusaha untuk Mengotak atiknya dengan merubah harakatnya, dengan mentakwilkan maknanya atau dengan menyerahkan maknanya kepada Allah tidak tahu maknanya ini tentang Al-Quran adapun sunnah mereka gunakan dengan istilah hadis ahad hadis ahad tidak bisa digunakan untuk bermasalah dengan untuk pembahasan akidah tidak bisa dijadikan hujah adapun tentang orang yang berpegang hanya kepada Al-Quran dan meninggalkan sunnah ini lain lagi kelompoknya lain lagi permasalahannya mereka tidak mau menerima selain dari Al-Quran dan ini juga bukan hanya akidah Orang yang yang hanya berpegang kepada Al-Quran Maka mereka tidak akan mungkin sholat Lima waktu sehari semalam Mereka tidak akan sholat subuh dua rakaat Mereka tidak akan sholat zuhur empat rakaat Di waktu zuhur Mungkin mereka bisa saja gabungkan Dalam Al-Quran itu hanya tiga waktu dijelaskan oleh Allah untuk sholat Akimis sholata lidulu kishyamshi Aqimiss salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tiga waktu saja. Tegakkanlah salat ketika matahari condong sampai pertengahan malam. Ini termasuk salat di situ salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Wa qur'anal fajri ini waktu yang ketiga yaitu ketika waktu fajar. Kalau hanya berpegang kepada Al-Qur'an berarti mereka tidak akan salat zuhur di waktu tidak akan salat tidak akan salat Uh, zuhur pada waktunya, asar pada waktunya zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat mereka tidak akan berzakat dengan dengan dengan uh, perniagaan tidak berzakat dengan hewan piaraan mendatang ternak, tidak berzakat dengan dengan uh, emas perak tidak akan berzakat dengan hasil cocok tanam kenapa? Karena tidak ada penentuannya dalam Al-Quran maka bukan hanya masalah akidah masalah ibadah pun akan habis tidak ada mereka lakukan kecuali apa-apa yang mereka pegang dalam Al-Quran ini sudah menghilangkan agama secara keseluruhan. Ini permasalahan yang lain, Allah Taala. Bagaimana cara bertawakal yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah? Jazakumullah khairan. Tawakal yang benar adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Lo annakum ta'awakaluna alaillahi hak tawakkulihi kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, sesuai dengan al Quran dan Sunnah, maka pasti Allah akan memberikan kalian rezeki. Seperti ini contoh tawakal yang benar yang disampaikan oleh Nabi SAW. "Kama yezukut taira, tghdu khimasan wa taruhu bi sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ketika di pagi hari dia kosong perutnya Kemudian dia keluar dari sarangnya Dengan dalam keadaan lapar Berkeliling terbang kesana Terbang kesini matanya Putar-putar kepalanya Lihat sana lihat sini untuk mencari apa Mencari sumber makanan Kemudian sore harinya Dia pulang kembali ke sarangnya dengan perut Penuh Berarti tawakal yang benar adalah tawakal yang menggabungkan antara usaha Dengan menyandarkan usaha itu kepada Allah Kita hanya berusaha Hasilnya harus kita serahkan kepada Allah SWT Hasilnya harus kita sandarkan Berapapun hasilnya Yang penting kita berusaha Inilah tawakal yang benar Bila mana dipisahkan Maka ketika kita bersandar saja tidak ada usaha Ini bukan tawakal tetapi tawakal Pura-pura tawakal kalau seandainya kita bersandar kepada usaha tanpa menyerahkan hasil kepada Allah ini kesombongan dan ini menyombongkan diri dari kepada Allah ini orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah swt berfirman dalam Al-Quran: "Waqal Rabbukumudhoni astajib lakum. Inna al yastakbiruna an ibadati sayyidulul najahana madaqinin." Orang yang menyombongkan diri Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku pasti aku akan kabulkan doa kalian, permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong artinya tidak butuh kepada Allah, bangga dengan kemampuannya, bersandar dengan keahlian dan kecerdasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah akan masukkan dia dalam keadaan hina ke dalam neraka. Kalau seandainya hanya bersandar kepada kemampuan dan kekuatan, Allah Assalamualaikum warahmatullah. Ini sama, pertanyaan sama. Bagaimana cara bertawakal yang benar? Jawabannya tadi sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah salat berjamaah yang diterima Rasulullah SAW yang pertama kali disampaikan kepada? Apakah salat berjamaah yang diterima Rasulullah SAW yang pertama kali disampaikan kepada istri Rasul yaitu Khadijah? Sholat tidak eh, yang eh, yang kita eh, kerjakan atau kita amalkan sekarang ini turunnya tidak langsung beberapa eh, jauh setelah kenabian sholat walaupun memang mereka sholat tetap sholat karena sholat itu sudah ada sebelum nabi diutus sholat itu sudah ada Orang kafir masyarakat. Diperintah untuk sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka para sahabat sholat walaupun sholat yang yang sekarang kita sekarang kita amalkan itu belum turun, maka berjamaah pun tidak ada, apalagi dalam kondisi yang berat untuk menampakkan e, praktek ibadah kepada orang-orang kafir. -orang Makanya mereka sholatnya di puncak puncak gunung, sholatnya di lembah-lembah agar tidak dilihat oleh orang-orang kafir. E, sementara di rumah Nabi SAW tidak masalah dengan sholat bersama Nabi SAW sholat di, di Ka'bah Nabi SAW sholat di Ka'bah Dan tidak bersama istrinya di rumah Allah Ta'ala Apakah orang yang mengumpat Datangnya hujan Termasuk orang durhaka Kepada Allah dan apakah pelakunya Termasuk berdosa Ya ini tidak meyakini Dan tidak mengimani Takdir dan ketetapan Allah Tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala perbuatan dan sikap yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menentang dan tidak menyukai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini termasuk dosa dan wajib kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali meyakini bahwasanya semua yang terjadi adalah ketentuan Allah menerima pasrah Allah Subhanahu wa taala menetapkan barang siapa yang ridha maka falahu ridha maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu Siapa yang murka, protes, maka Allah pun tidak menyukainya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam keimanan kepada rububiy Allah subhanahu wa harus kita upayakan untuk meluruskan tindakan-tindakan yang menyimpang dari tauhid rububiyyah ini. Ustaz, sejauh mana kesesatan ini tarikat dan bagaimana saya memberi nasihat kepada orang tua yang mengikuti firqah tertentu atau firqah tersebut kita tidak tahu jauh dekat besar kecil tinggi rendah kesesan seseorang kecuali dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah bukan karena pemikiran kita yang menimbangnya yang menilainya Al-Qur'an dan Sunnah siapapun juga baik itu tarikat ataupun tidak tarikat baik itu asbri ataupun yang lain Standarnya adalah dekat dan jauhnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak mengklaim kita ini orang yang selalu benar. Tetapi kita berupaya untuk mencari kebenaran dengan di, melalui jalannya. Berusaha untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan standar yang telah ditinggalkan Nabi yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kita tidak mengatakan jauh dekat kalau kita tidak melihat apa yang ada pada mereka. Kita tidak menilai nama. Kita tidak menilai kelompok. Kita menilai cara berakidah, cara beribadah, cara berkeyakinan dan seterusnya kita letakkan di neraca timbangan tadi yang menyimpang maka kita jelaskan itu menyimpang tidak akan kita takutkan siapapun juga kenapa? Karena memang yang benar itu datang dari Allah alhaqqu mirrabbika falatakunanna minal mumtadin kebenaran itu datang dari Allah maka jangan engkau ragu jangan menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran tersebut Kena kebenaran itu datangnya dari Allah semata-mata. Kita tidak bisa sekali lagi mengatakan ini kelompok ini sesat dan jauh kesesatannya kalau kita tidak meletakkan apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan semua kaum muslimin siapapun juga kelompok apapun juga dari lapisan masyarakat manapun juga letakkan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Keintanazatum fi Shayin farudhuu ilallah ya rasul. Jika kalian bersengketa jika kalian bertengkar, bersilisih pendapat bersilang pendapat dalam masalah apapun juga dalam masalah agama terutama maka kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah S.A.W kepada Allah kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi kepada Nabi ketika dia masih hidup dan kepada sundahnya ketika dia sudah meninggal jadi itulah standarnya dan kita tidak mengatakan oh ini semuanya sesat yang ini 50% sesatnya yang ini 70% bukan tugas kita untuk menilai itu Tugas kita adalah menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan untuk menilai ini sesat, ini tidak. Silakan perbandingkan, semua kita memperbandingkan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Wallahu taala. Ini pertanyaan terakhir. Saya dipindahkan ke kantor cabang oleh pemimpin atau kepala kantor. Saya tetap masuk sesuai jadwal setiap hari. Akan tetapi lebih banyak. Duduk-duduk saja tidak ada pekerjaan. Mau pindah ke kantor lain yang lebih banyak pekerjaan terhalang birokrasi yang berbelit. Saya takut gaji yang saya terima tidak berkah. Bagaimana mohon penjelasan yang Hasan? Kalau memang kita dipindahkan dan yang memindahkan tahu bahwa saya tidak punya pekerjaan di situ bukan salah kita. Bukan salah kita. Yang memindahkan tahu kita tidak punya job di sana kita hanya duduk saja dan mungkin pekerjaan yang memang e, untuk yang di situ itu pekerjaan tidak terlalu banyak maka kita tetap hadir di situ tapi jangan duduk-duduk saja. Banyak yang harus dikerjakan berpikir kepada Allah, dengarkan Al-Qur'an, baca kitab kalau memang tidak ada pekerjaan, baca ilmu e, kita-kita ilmu, dengarkan mungkin pakai e, pendengar lewat e, telinga langsung tanpa memperdengarkan kepada orang lain. Kalau seandainya kita di ruang itu tidak punya pekerjaan dan kita rasa tidak ada pekerjaan yang harus kita kerjakan maka isilah dengan tikir dengan baca Al-Quran mungkin ini yang bisa kita lakukan ada pun e, untuk mengurus ke tempat peke, ke cabang yang lebih banyak pekerjaannya silakan silakan kalau memang ingin merasa aman dan mungkin e, e, berbelit-belitnya birokrasi itu merupakan cobaan yang mungkin memperbanyak pahala kita juga. Tetapi apa yang ditanyakan pertama tadi tidak ada masalah, tetap hadir pada waktu yang ditetapkan dan bila mana tidak ada pekerjaan, kita tetap di sana karena itu mungkin yang ditugaskan kita untuk duduk di sana dan isi waktu dengan pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada pertanyaan terakhir ini juga. Ustadz kita sudah tahu kalau takdir baik dan takdir buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita, tapi begitu kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, ada perasaan tidak suka dengan selalu sedih, dengan apa yang eh, yang eh, eh, apa nih, yang menimpa, apakah kita termasuk yang tidak yakin dengan takdir, bagaimana cara agar kita ridho dengan ketetapan Allah kepada kita, bagaimana sikap yang benar dalam menerima takdir Allah SWT pasti ini, semua kita semua kita akan merasa seperti itu dan inilah cobaan Bagaimana kita merasakan beratnya Kalau kita tidak merasa berat Tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu SWT Maka ini dituntut untuk bersabar Ketika kita menerima uh, Ketetapan yang pahit Dalam penilaian kita itu Dengan penuh kesabaran Dan menerima ketentuan Allah yang buruk ini Para ulama memberikan tiga Tingkatan Yang pertama sabar Dan ini tingkatan terendah Tingkatan terendah Yang kedua apa rida yang ketiga syukur yang pertama sabar yang kedua rida yang ketiga syukur sabar artinya kita menerima dan pasrah engkau yang menetapkan walaupun berat berat memang kan terkadang kita menangis kita bersedih seperti yang ditanyakan terkadang kita beberapa hari tidak punya semangat tetapi kita tetap meyakini engkaulah yang menetapkan ini Allah berat memang dan Allah menilai itu keberatan kita menerima itu dinilai oleh Allah SWT dan kepasrahan kita dan mengata jangan mengatakan ini memang ketentuanmu ya Allah ini tingkatan yang terendah ternyata dan di atas itu ada lagi rita tadi berat menerima bersucurannya air mata dan sedihnya hati kita adanya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan kita tetapi kita tetap meyakininya dengan penuh kesabaran berharap pahala dari Allah yang ini bukan yang kedua ini justru dia rela rela pengaruhnya kepada penerima takdir itu berbeda pengaruhnya dia mungkin enjoy-enjoy saja dan dia berharap inilah salah satu bentuk keridhaan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga justru bersyukur bukan hanya menerima bukan hanya rida tapi dia bersyukur setiap dia ditimpa musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya pernah menyampaikan e, sebuah kisah yang dinukilkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Atsiqat tentang e, seorang ulama hadis e, Abu Kilabah al jarmi Abu Kilabah Al Jarmi Abdullah bin Zaid kalau salah namanya atau yang lain gelarnya Abu Kila Al Jarmi seorang uh, ahli hadis dan dia termasuk hadis yang diperkuatkan hadisnya yang zuhud sekali diceritakan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Siqat tentang peristiwa meninggalnya ulama ini yang menceritakan ini yang membuat hanya Ibn Hibban yang mengisahkan peristiwa meninggalnya yang menceritakan adalah seorang tentara penjaga tapal batas. Ya, tentara eh, tenaga eh, militer untuk menjaga kaum, eh, negeri kaum muslimin, ketika di perbatasan itu dia melihat sebuah tenda di padang pasir. Sebuah tenda di malam hari kemudian dia melihat bahwasanya tanda-tanda, eh, tenda itu di, eh, diceritakan oleh Dibun Nihibban, tenda itu ditinggalkan oleh penghuninya dari musafir karena sudah lusuh sudah koyak-koyak untuk memberatkan saja kalau dibawa maka ditinggalkan ini anggapan pertama pemuda ini tetapi dia tetap berwaspada karena dia tugasnya menjaga keamanan didekatinya didekatinya di, tidak jauh jaraknya tidak jauh dari, dari tenda dari kemah tersebut dia mendengar doa syukur dia mendengar doa syukur Allahumma auzi'ni an ashkuran yamta kalati an amtaniyah Ya Allah berikanlah kekuatan untuk Mensyukuri nikmat Yang engkau telah berikan kepadaku Heranlah pemuda ini, orang awam Masa di tenda yang lusuh di, di, di, di, di, Biasanya di perbatasan itu Tidak terjangkau oleh kemajuan Sampai di negeri kita itu demikian Di sana juga demikian, pemuda ini Mengatakan, bagaimana pula orang ini Bersyukur, di tempat yang Tidak ada tanda-tanda kenikmatan Apalagi tendanya, kemahnya sudah tua, sudah lusuh, sudah koyak-koyak Mana nikmat yang menjanjikan untuk disyukuri Maka dia semakin penasaran mendekat-mendekat mendekat, intinya Ketika dia melihat ada seorang tua di dalamnya Yang juga tidak menampakkan tanda-tanda mendapatkan nikmat dari Allah Kedua tangan dan kakinya buntung Apa yang disyukurnya? Kedua tangan dan kakinya buntung Dan ini diceritakan oleh Buntung kedua kaki dan tangannya diceritakan oleh Abu Hajar dalam kitabnya Taqrib, eh, Tahdib, buat Tahdib dan yang lainnya bahwasanya emang Abu Khilaab ini ketika meninggal kedua tangan dan kakinya buntung, tidak punya apa-apa, tidak -apa. bisa berusaha, dia hanya terbaring begitu saja. Dan pemuda ini semakin penasaran dengan kondisi begitu. Syukur apa yang disampaikan, yang diminta oleh orang tua ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nikmat yang ia rasakan? Jadi bersyukur tentang nikmat bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ketika pemuda ini menanyakan alasan kenapa orang tua yang sudah buntung kedua kaki dan tangannya dan berada di tempat yang jauh dari kenikmatan, di tempat di tenda yang sudah tidak ada tampak sedikit pun tanda-tanda nikmat ditanya oleh orang tua ini, apa yang membuat engkau meminta agar menjadi orang yang bersyukur? Ketika ditanya oleh pemuda ini justru orang tua ini yang heran. Orang tua ini yang heran kepada pemuda Kenapa engkau bertanya, bukan saya hidup Bukankah saya sekarang ini hidup dalam nikmatan yang sangat luar biasa banyak Dari Allah SWT Kalau sekiranya ketika saya sadari sendirian di sini Allah kirimkan satu ekor serigala sajalah datang, datang ke saya Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri Kalau Allah banjirkan padang pasir ini Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri Tetapi saya masih hidup dengan nikmat Masih bisa ber, memuji Allah masih bisa bersyukur kepada Allah kata kamu tidak mendapatkan niimat itu ini salah satu contoh yang diukirkan oleh bahwa bahwasannya ketika ditimpa musibah orang yang sampai tingkatan yang sebegitu tinggi yaitu bersyukur dengan musibah Allah karena dia yakin Allah tidak akan mungkin membebankan kepadanya apa yang tidak mampu ia pikul dan Allah dia, dia yakin bahwasanya Rasulullah SAW bersabda inna allaha idha ahabda idha ahabba qawman Ibtalahum Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah pasti akan menurunkan ujian kepadanya dia tahu Allah cinta kepadanya maka dia bersyukur maka dia mensyukurinya ini uh, tingkat menerima takdir dan tentu kita berlatih tidak akan mungkin muncul begitu saja kita berupaya untuk mengingat Allah dengan nama-namanya kasih sayangnya dan janji pahala yang disediakan oleh Allah tingkatan yang terendah bisa saja sampai ke sana kita ini suatu hal yang sangat luar biasa Semoga Allah SWT wa memberikan kita kemudahan dan taufik serta hidayah agar bisa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa nam ala nabiyina Muhammadin illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi